Betul. Dan Riri Amora uh -huh. panjenengan panggil Arjuna Monata untuk berbiru-biru cinta sekarang Arjunanya, juga. Uh -huh. Ada Mas Odiek Irama monggo. Selamat siang semuanya. Menuruti permintaan saya berhajar dulu. Bahwasanya saya sudah manten jalur lagu birunya cinta. Coba tangan dulu buat Monata. Oke okay. monggo. Jembeli. Saya tidak dijemput Mas Odiek. Sama yang teman di sini. Oh, iya, biar kita punya dokumentasi. Ya, Dan gambar ini biar dilihat di Youtube. Satu bulan akan datang. Oh, iya. Barang-barang spesial buat Anda semuanya. Spesial untuk Mas Heru. Mas Heru dari Sampai Mbak Rosi. Pangeran Nari ini. I'm talking. Yeah, yeah. Terima kasih banyak. Lumayan. Lumayan. Jangan jangan kau cinta Karena Asik. Sore Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak, Mas. Mas Alhamdulillah. Terima kasih sayang. juga buat Umi. Iya.